وقال بيت عاتم ضلالا وكل ضلاله في النار amma ba'ad hadirin sekalian kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat serta pendengar radio Roja, rahimanillah wa iyakum semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita dalam detik demi detik kehidupan kita. Karena tidak ada satu detik pun yang melintas dalam kehidupan kita kecuali di sana ada nikmat Allah subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, Wa inta'udu nikmat Allahilatuh suha. Jika kalian ingin menghitung nikmat yang Aku berikan kepada kalian. Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan yang berada di saftar depan dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah sehingga kita bisa berjalan di atas sunnah Nabi saw. Yang hal itu semua merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala karena berkat taufik dan rahmat Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kita kembali dapat bersuara di sebuah majlis yang merupakan majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan sebuah ibadah yang sangat besar ganjarannya, sebuah ibadah yang merupakan atau yang mampu memudahkan kita dalam perjalanan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diratkan Imam Muslim beliau bersabda Man Mansalakatarkan. Dial tamitsu ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah Barang siapa yang berjalan dengan tujuan mencari ilmu agama maka Allah akan mudahkan dia dalam menempuh perjalanannya menuju surga Semua ibadah yang merupakan tanda kebaikan bagi setiap muslim sebagaimana sabda Nabi SAW yang diratakan dengan Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah akan buat dia paham akan agamanya Allah akan membuat dia fakih atau memahami agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahiha Yang dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa'ayyakum marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwa kita suri ta'ala dan kita rasulillahi sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga ahli bait beliau Sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah Meniti sunnah beliau Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat Kelak Kita akan Melanjutkan apa yang kita Bahas pada kesempatan yang telah Lalu Namun seperti biasa sebelum kita melanjutkan Apa yang sudah kita bahas Kita akan sebutkan poin-poin penting Yang sudah kita kaji bersama kita pelajari bersama pada pertemuan yang telah lalu Hadirin Rahimanillah wa Iyakun Semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah SWT Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan bahwa Al-Imam Ashaukani Dalam Fathil Qadir Menjelaskan bahawa ayat Dalam surat Al-Baqarah Ayat 25 ketika Allah menjelaskan wa bashshiril ladzina amanu wa amilussalihati annalahum jannah dan seterusnya berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga jadi bagi mereka adalah surga-surga Allah Subhanahu wa taala beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan klarifikasi sebuah pelurusan tentang kesalahan sebagian orang Yang hanya bertumpu dengan iman yang ada di dalam hatinya Untuk mencapai surga Allah Subhanahu SWT Jadi hanya mengandalkan hati Atau yang biasa kita kenal dengan uh, Sebuah kelompok yang bernama murjiah Yaitu orang yang mengatakan iman itu hanya atau amal ibadah anggota badan tidak termasuk ke dalam iman Ini yang lebih tepat Kenapa? Karena Allah dalam ayat ini menyatakan Bahwa untuk mendapatkan surga Harus dengan iman dalam hati Dan dibuktikan dengan amal ibadah anggota badan Dan sekali lagi kita katakan bahwa ternyata Sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin Terjatuh dalam kesalahan ini mereka tidak mau beribadah hanya karena dalih yang penting hati saya baik, yang penting hati saya jernih, yang penting hati saya yang dipelihara. Banyak sekali kaum muslimat yang tidak i, mau menggunakan buslama, busana yang muslimah, busana yang syar'i dengan alasan yang penting hati saya yang dijilbabi. Di Jadi yang penting hati saya yang ditutup agar tetap suci. Adapun aurat saya terbuka dan ditonton oleh banyak orang maka itu tidak ada masalah sama sekali dan ketahuilah ulama menjelaskan ini adalah efek buruk dari pemikiran murjiah karena apabila seseorang jatuh ke dalam pemikiran ini maka dia akan menyepelekan amal ibadah dan dia akan menyepelekan terjatuh ke dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini yang Uh, kita bisa petik sebuah faedah yang disampaikan oleh al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Dan kita berikan faedah pada pertemuan yang telah lalu bahwa ternyata salah satu faktor mengapa Murjiah bisa muncul ke permukaan karena ternyata mereka punya niat baik untuk mengcounter untuk beramar makruf nahi mungkar kepada Khawarij Kepada Khawarij Dalam masalah iman Ketika Khawarij mengatakan Orang yang melakukan Dosa besar keluar dari Islam Orang sebagian orang Berusaha mengkontar pemikiran tersebut Berusaha mengingkari Meluruskan pemikiran tersebut Namun ternyata Mereka tidak menggunakan Metode Rasulullah dan para sahabat mereka tidak sesuai dengan sunnah Akhirnya alih-alih bisa Meluruskan khawarij Justru membuat PR baru bagi umat Yang tadinya Sektesesat hanya khawarij Dalam masalah iman dan dalam mungkin. Akhirnya nambah satu lagi Jadi masalah tidak selesai Justru membuat PR baru Di tengah-tengah umat Dan kita harus belajar dari sejarah zaman sekalian Oleh karena itu Apabila seseorang Mau beramah-amah Mungkar Salah satu syarat yang harus dia penuhi adalah dengan berilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu salah satu syarat harus berilmu yaitu berdasarkan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan orang yang tidak menggunakan ilmu dalam beramar ma'ruf nahi munkar, maka dia tidak akan berhasil dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Justru dia membuat pekerjaan rumah baru bagi umat Islam justru membuat masalah baru di tengah-tengah umat. Dan buktinya adalah ketika munculnya Murjiah untuk mengcounter Khawarij dan yang kedua munculnya Jabariyah, sekte yang salah dalam masalah takdir untuk mengcounter apa jemaah sekalian? Hah? Qadariyah. Ya, mungkin kita akan bahas detail ini di kesempatan ya, yang lain. Namun inti yang ingin saya sampaikan adalah hal tersebut dan ini faedah yang dijelaskan oleh uh, salah seorang ulama Yang mengajar di masjid Nabawi Yaitu Sheikh Ibrahim ar rahayli Hafidahullah Ketika menjelaskan kitab beliau Mawqif Ahli Sikap Ahli Sunnah Terhadap uh, Ahli Ahwa Kepada Ahli Ahwa Dan Ahli Kesesatan Jadi ini yang perlu kita pikirkan Amar wa'udnaimungkar perlu Dan ini termasuk prinsip Islam Namun atas dasar ilmu Berdasarkan metode Rasulullah dan para sahabat Orang yang memaksakan Amar Nauf Nahimungkar Tidak berdasarkan ilmu Sekali lagi Tidak menyelesaikan masalah Dan justru akan membuat masalah Baru dan sejarah sudah mencatat Beberapa Bukti tentang masalah Ini dan sekali lagi diantaranya Munculnya Murjiah Untuk mengkontar Khawarij Dan munculnya Jabariyah Ketika mereka ingin mengkontar sekte sesat yang bernama Al-Qadariyah. Dan memang sengaja kita tidak bahas secara detail karena memang bukan konteksnya kita bicarakan pada kesempatan uh, kali ini. Ya. Yeah. Selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Kita melanjutkan ke poin berikutnya. Ketika Allah berfirman, "Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh surga-surga surga surga dan kita sudah katakan surga-surga atau jannat itu adalah jamak dari jannah jamak dalam bahasa Arab atau jamak dalam bahasa Indonesia itu adalah kata untuk mengungkapkan sebuah benda atau sesuatu Yang nominalnya Yang jumlahnya Lebih dari dua Jadi tiga, empat, lima Enam, tujuh, sampai seterusnya Dalam bahasa Arab dinamakan Ismul Jama' atau jamak. Nah surga Jannat ini adalah jamak Dari jannah Jadi bentuk tunggalnya adalah jannah Yaitu surga Secara etimologi, secara bahasa Jannah adalah kebun atau taman yang dipenuhi oleh pepohonan. Dipenuhi oleh pepohonan yang sangat rindang dan sangat banyak sehingga menutupi seseorang apabila ada di kebun atau taman tersebut. Atau hal-hal yang ada di taman tersebut. Karena sekali lagi, jannah itu dari kata-kata jannah. Jannah itu menjadi gelap, menjadi hilang. Oleh karena itu, muncullah nama jin Paham? Jin Kenapa dinamakan jin? Karena makhluk yang tidak bisa kita, kita lihat Nah, jannah itu tadi Jadi sesuatu yang yang uh, gelap atau yang uh, tertutup jadi maksudnya jannah adalah kebun yang rindang yang memiliki pohon-pohon yang rindang yang banyak sehingga menutup hal-hal yang ada di dalam taman atau kebun tersebut. Itu secara etimologi, secara bahasa. Adapun secara istilah adalah tempat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepadanya, yang berisi kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam hadis Qutsi yang radikal Imam Bukhari, Adatul Ibadiyal Salihin, Mala Ainun Raat, Walla Udhunun Samiat, Walla Khatar Ala Qalbi Bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sebuah nikmat atau nikmat-nikmat yang tidak pernah mereka lihat dengan mata mereka. Jadi tidak pernah kita lihat di dunia ini. Berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Nabi Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan wala udhunun samiat dan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga kita. Berhenti sampai di sana? Tidak. Wala khatar ala qalbi basyar yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak pernah dihayalkan oleh daya imajinasi kita. Jadi, hayalkan kenikmatan apa saja yang mampu kita hayalkan. Kenikmatan surga itu lebih indah daripada Daya khayal kita Daya, imajisi, daya imajinasi kita Dan daya uh, Pikir kita Karena daya khayal Daya imajinasi itu terbatas Ulama mengatakan bahwa Daya imajinasi seseorang Daya khayal seseorang Itu berkaitan dengan hal-hal yang pernah dia lihat Atau dia, yang pernah dia dia sentuh Dan terbatas hanya sampai situ oleh karena itu kita tidak mungkin bisa melihat dan mengetahui bagaimana indahnya apa yang Allah persiapkan kepada kita di surga kelak. Namun yang harus kita yakini, kenikmatan itu lebih indah, lebih letak, lebih nikmat dari semua kenikmatan yang mampu kita rasakan atau yang mampu kita lihat, yang mampu kita dengar atau yang mampu kita khayalkan di muka bumi ini. Dan itu janji Allah subhanahu wa taala dalam hadits putsi. Ya. Jadi itu yang dinamakan dengan jannah. Bisa dipahami jamaah syahrahimaniyallahu wa ayyakun. Ya. Selanjutnya kita menjelaskan faedah yang dijelaskan oleh Syekh Muhaaff dan Saleh al-Taimin bahawa jannah atau surga itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan jamak jannat surga-surga lebih dari satu dan dua jadi lebih dari satu dan dan dua jadi banyak surga, bertingkat-tingkat bermacam-macam dan ini juga didukung dari, apa, dengan dalil-dalil yang lain sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat surat apa jamak sekalian? Al-Rahman ayat 46 ketika Allah berfirman waliman khaf maqamarabbihi jannatan dan bagi orang yang takut bertemu dengan Rabbnya pada hari kiamat mendapatkan dua dua surga ini menunjukkan lebih dari satu dan da, da, dan dalam salah satu ayat berikutnya dalam dalam surat ar Rahman masih bicara tentang surat ar Rahman di ayat yang keberapa ayat keberapa Hah? Oh, tebak tebakan Pak ya yeah? apa 62 Allah berfirman Omindunihima jannatan dan selain dua surga di atas ada dua surga lagi yang kualitasnya di bawah kualitas di di atas. Dan Imam Ibn Katsir membawakan hadis yang dikutip Imam Bukhari ketika Nabi SAW bersabda, jannatan min fiddatin aniyatuhu aniyatuhu bu ma wawafihi ma. Ada dua surga yang terbuat dari perak A atau ada dua surga yang seluruh perabotan, bejananya dan seluruh yang ada di dua surga tersebut terbuat dari perak. Wajannah min dahabin aniyatuhuma wa mafihi ma. Dan ada dua surga. Ada dua surga yang seluruh bejannya terbuat dari seluruh bejana dan seluruh yang ada dalam surga tersebut terbuat dari dari emas. Jadi ini menunjukkan bahwa surga itu bermacam-macam. Bahkan Nabi saw bersabda dalam hadis at Bukhari apa kata beliau fil jannati mi'atu darajah a'addahallahu lil mujahidiina fi sabilillah di dalam surga atau di surga itu ada 100 derajat yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya mabaina darajatain kama baina as-sama'i wal ardhi dan jarak di antara dua surga, dua derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Ada seratus dan seti jarak setiap mereka atau jarak setiap satu surga atau satu derajat ke surga yang lain itu berapa jaraknya? Jaraknya itu antara langit dan dan bumi. Subhanallah. Lalu apa kata Nabi saw? Faidah saltu mullah, fasyaluul firdos, fa innu aasatul jannah, wa innu aqlul jannah. Dan kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimasukkan ke dalam surga, mintalah agar dimasukkan ke dalam surga firdaus karena surga firdaus berada di tengah surga dan berada di surga yang paling tinggi jadi ini menunjukkan bahwa kalau minta itu jangan tanggung-tanggung jamaat sekalian ya yang penting saya masuk surga deh walaupun di basementnya gak masalah jangan Nabi mengatakan kalau minta itu minta yang paling tinggi Antum kalau minta mobil itu tanggung-tanggung apa enggak? Kan enggak. Minta rumah itu enggak tanggung-tanggung. Nah. Minta surga pun juga begitu. Bahkan lebih harus lebih semangat lagi. Dan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sungkan-sungkan. Aduh malu enggak enak nih sama Allah. Jangan jemaah sekalian. Aduh enggak enak, aduh masa paling tinggi sih. Ah, masa ngelangkahin ustaz sih. Jangan minta yang paling tinggi. Fas'aluhu Firdaus, mintalah surga Firdaus. Karena itu adalah surga yang paling tinggi. Jadi, Azkar rahimanillah waaikum punya cita-cita itu harus tinggi. Punya cita-cita harus harus tinggi khususnya cita-cita yang berkaitan dengan akhirat. Inilah cita-cita yang hakiki, yaitu kita minta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu dan minta surga yang paling tinggi yaitu surga firdaus ya. ini uh, beberapa poin penting yang berkaitan dengan dengan surga selanjutnya jam asean rahimanillah waayakum kita akan membahas faedah berikutnya Yaitu Allah berfirman Tajri min tahtihal anhar Orang-orang ya, beriman akan mendapatkan surga-surga Yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir Di bawah tempat tinggal yang ada di surga dan di bawah pepohonan di surga Tajarimin tahtihal Anhar Iya. Nabi mengatakan di dalam surga itu Ada sungai Sungai Dan kita sudah jelaskan Bahwa Sungai-sungai surga Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain Dalam surat apa? Huh? Surat Muhammad ayat Masya Allah Allah berfirman Fiha anharun Min ma'in gairi asin Wa anharun Min labanin Lam yatagayar ta'muh Wa anharun Min khamrin Laddatin lisharibin Wa anharun Min Asalin Musafar dan Allah mengatakan dalam ayat sifat-sifat surga yang dipersiapkan oleh orang untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang berisi air yang sangat jernih, jemaah sekalian, air yang sangat jernih yang rasa dan baunya itu tidak berubah Sangat jernih kita Untuk kita minum atau kita bersenang-senang di di sana Subhanallah Kalau di Jakarta sudah tidak ada sama sekalian Dan memang tidak akan ada di dunia Jadi seluruh air yang paling jernih yang ada di dunia Itu tidak bisa menyamai kejernihan air Sungai di surga Apalagi kalau dibandingkan dengan kali ciliwung Wah lebih parah lagi ini enggak bisa dibandingkan sama sekali. Jadi sangat-sangat jernih. Tidak bisa dibandingkan dengan air yang ada di dunia. Itu baru tipe yang pertama. Yang kedua, sungai-sungai yang di dalamnya atau ter berisi dengan dengan susu. Lam ya taghayyar yang rasanya itu tidak berubah, yang tidak pernah basi. Jadi enggak kenal expire. Kan begitu ya. Kalau untuk beli susu ultra itu kan expire-nya tahun 2012 misalnya. Sudah, setelah itu basi dibuang. Kalau susu di surga itu tidak mengenal sama sekali, tidak berubah rasanya, tidak pernah basi. Sangat lezat ya, maka rahimanillah wa iyyakum. Coba bayangkan sungai yang yang airnya itu itu dari susu. Itu yang Allah janjikan kepada kita jama'ah sekali rafiqanilah waaiyakum. Yang ketiga, yang ketiga adalah sungai-sungai yang di dalamnya itu khamar, yang di dalamnya itu khamar. Minum khamar. Jadi ya bahasa sederhananya itu bir, lezat ini syaribin yang sangat lezat, yang sangat nikmat apabila diminum oleh orang-orang yang meminumnya, luar biasa. Dan khamar di surga itu beda dengan khamar di sini, tidak memabukkan. Jadi sebanyak apapun kita minum itu tidak tidak memabukkan. Oleh kerana itu Abdullah bin Abbas mengatakan Dan ini dibawakan juga Al Ibn Kathir Fil khamri ar ba'u khisal khomer dunia Itu paling tidak ada empat Hal yang mengiringinya Ada empat sifat Yang pertama sukar Memabukkan Memabukkan Itu khomer dunia Kan begitu Kalau antum minum khomer Tapi jangan antum minum ya salah Jadi kalau ada yang minum khomer itu memabukkan Yang kedua, wasudah membuat pusing. Jadi kalau minum khamar itu buat pusing. Yang ketiga alkali itu bisa membuat yang minumnya itu muntah, wabul dan membuat yang minumnya akan uh, buang air kecil. Jadi itu khamar di dunia. Benar apa tidak jamaah sekalian? Huh? Wah, yang bilang benar nih pengalaman pribadi ya? Huh, bukan. Ya, ya, nggak harus begitu ya. Jadi seperti itu jamaskan. Orang minum komar, itu dia akan mabuk, ini tentu saja, akan pusing, khususnya ketika telernya itu, atau dia sadar dari telernya, lalu muntah dan dia akan buang air kecil karena yang diminum benda, benda cair dan seterusnya. Kata Abdullah bin Abbas Dan Allah menjelaskan bahwa di surga itu Nanti akan ada khomer Dan Allah Membersihkan Mensterilkan khomer Yang ada di surga Dari sifat-sifat di atas Jadi tidak memabukkan Tidak membuat pusing kepala Tidak membuat muntah Dan tidak membuat kita Ingin buang air kecil Subhanallah. Setiap kita minum kita akan merasa kelezzatan demi kelezzatan. Ladhzatin lisyaribin. Kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi tidak usah khawatir mabuk di surga jemaah sekalian rahimanillah. Waikum tidak ada kata mabuk di surga. Karena khomar surga itu tidak memabukkan. Berbeda dengan khomar yang ada di di dunia. Namun yang perlu diingat bagi orang yang sangat memimpi-mimpikan meminum khomar di surga Handaklah dia menyimak hadis berikut ini Nabi s.a.w. bersabda Man syaribal khomra Fid dunia La yashrobuha Fil akhirah, Illa an yatu Aw kamakal Barang siapa yang meminum khomra Di dunia, maka dia akan Dia tidak akan meminumnya di akhirat Dia akan, tidak akan meminumnya di surga Kecuali Orang yang telah bertobat setelah dia meminum khamr tersebut. Kasih ini sahih diterangkan Imam Bukhari dan, dan Muslim. Jadi perhatikan jemaah sekalian. Kalau memang kita ingin meminum khamr di surga, maka perhatikan syarat yang dicantumkan oleh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali kita sentuh khamr tersebut apabila wa di waktu yang lampau pernah kebablasan pernah khilaf cepat-cepat bertobat karena kalau tidak kita terancam tidak bisa menikmati khamar yang begitu nikmat yang begitu lezat yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman dan menjaga lisan lidahnya dan uh, pencernaannya dari meminum khamar pada pada waktu dia hidup di di dunia dan yang selanjutnya jamaah sekalian, Qanharun min Asarin Musafa. Dan tipe yang keempat adalah sungai-sungai dari madu yang jernih, madu yang jernih, madu yang luar biasa jernihnya, madu Arab sih nggak ada apa-apanya jamaah sekalian. Jadi nggak madu dunia itu tidak bisa dikiaskan sama sekali. Ini madu yang sangat jernih dan sangat nikmat dan sangat bergizi yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada kita. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bahwa sekali lagi ternyata sungai-sungai di surga itu tidak hanya berisi air yang jernih saja, tapi ada air yang jernih, ada susu murni yang lezat. Yang tidak pernah kadaluarsa Lalu terdiri dari Atau berasal dari Khomer yang lezat Dan tidak ada unsur Memudaratkan ketika, seperti yang kita lihat di dunia Dan Dari uh, Madu yang Madu yang murni Jadi ini yang harus kita uh, Camkan jemaah sekalian Rahimahullah Wa'iyakum Ya, kita lanjutkan Dan jemaah sekalian rahimanillah wa Selanjutnya kita masih akan berbicara tentang sifat-sifat beberapa sifat sungai yang dijelaskan para ulama ketika membahas ayat ini Di antaranya Al-Hafidz An-Nukhair mengatakan bahawa sungai dalam sebuah hadis Bahawa sungai-sungai di surga itu tidak memiliki tidak ada paritnya tidak ada paritnya jadi dalam sebuah hadis wa anharaha tajri fi ghairi ukhdud dan sungai-sungai tersebut itu mengalir tanpa ada parit paham tidak antum tahu parit kan jadi mengalir di dataran Datar begitu saja, parit kan begitu ya, cekungan gitu ya. Jadi kalau sungai-sungai surga mengalir begitu saja. Jadi coba bayangkan indah sekali. Jadi begitu lah sungai-sungai uh, surga. Dan dalam hadis surat Ahmad Nabi menceritakan beberapa sifatnya. Kata Nabi Saw, "Oktiul Ka'usar, aku diberikan telaga Ka'usar." Faida hiya nahrun Faida huwa nahrun syakka syakka. Aku diberikan sungai di surga Kaushar Ternyata Kaushar itu adalah sebuah sungai di surga Tajri ala wajhil ar dan mengalir airnya itu langsung di atas permukaan permukaan tanah dataran datar jadi tidak ada paritnya faida hafata kuba buluklu dan tepiannya sungai kan ada tepiannya ya tepi sungai iya nggak antum berasal dari kampung kan tau tepi sungai nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tepiannya itu adalah mutiara yang berongga jadi tepiannya itu mutiara subhanallah fadarabtu fadarabtu biyadi ila turbatih fa huwa miskatun dhufrah Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pukulkan tanganku ke tanahnya. Ternyata tanahnya itu terbuat dari kasturi abfar yang harum sekali aromanya. Yang harum sekali aromanya. Wa idha hasahu lu'lu dan pasirnya kan di sungai itu ada pasir ya. Ternyata pasirnya itu mutiara. Subhanallah jamaah sekalian Rahimahillah wa Aiyakum. Ini yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi pasir-pasir di sungai tersebut atau kumpulan kumpulan batu di sungai tersebut itu semua muti mutiara. Hadis ini sahih diratkan oleh Imam Imam Ahmad. Jadi ini yang perlu kita pahami jamaah sekalian Rahimanillah wa Aiyakum. Dan dalam hadis yang lain Dan dicantumkan oleh Al-Hafid Mulkathir Disebutkan Anharul jannati tafajjar tahtatilan Dan sungai-sungai di surga itu memancar dari bawah anak bukit Aumin tahti jibalil misk Atau dari bawah gunung yang terbuat dari kasturi jadi yang sangat wangi Harum semerbak Yang membuat orang nyaman Dan menikmati keindahan Dan uh, sungai-sungai uh, Tersebut Subhanallah Jadi ini yang dinamakan Atau ini hal-hal yang berkaitan dengan Sungai-sungai uh, Surga Dan kita baru sebutkan sebagainya saja Tidak mungkin kita sebutkan uh, Seluruhnya Iya kita lanjutkan jamaah sekalian wa ayakum. Jadi sungai surga Sekali lagi uh, Airnya itu Air yang jernih Atau apa Atau susu murni yang Legat yang tidak pernah kadaluarsa Atau Khamer yang nikmat Dan legat Atau madu yang murni Dan tepi sungai Tersebut itu Tepi sungainya apa kubah bulu'lut mutiara yang berongga dan pasirnya itu dari kasturi al-adfar atau dhufra salah satu uh, bentuk kasturi yang luar biasa harumnya dan uh, pasirnya butiran-butiran pasir di sungai tersebut itu ternyata mutiara jadi inilah Salah satu kenikmatan pemandangan yang luar biasa yang Allah persiapkan kepada kita bagi orang yang i, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, menyisih menyisihkan energinya untuk beramal saleh, mengerjakan amal ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jam Asyhadu Allahu Allah berfirman, “Kala ma ruziq min qamaratin rizqan,” qaulu, “Hada al-ladhi min qabul.” Faedah berikutnya, kita melanjutkan redaksi ayat. Tersebut Surat Al-Baqarah ayat 25 Allah Subhanahuwataala berfirman: "Kullama ruzi kumin hamin tamarotin rizkam dan setiap kali para penghuni surga diberikan buah-buahan sebagai rizki bagi mereka, kulluha dalal di ruzi min qabil mereka mengatakan ini adalah buah-buahan Yang kami dapatkan sebelumnya Yang kami dapatkan sebelumnya Jadi ini sama saja dengan Buah-buahan sebelumnya Jadi setiap dikasih Apa namanya Buah-buahan Penghuni surga mengatakan Buah-buah ini sama dengan Apa yang kami dapatkan Sebelumnya di surga Bisa dipahami Jemaah Asyarakat wa iyyakum ya mungkin uh, sampai di sini aku alqaul hadza wa astaghfiru lillahi muslimin